Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'ghafiruhu Wa na'udhu billahi min syurur Anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu Fala mudhillalah Wa man yudlil Fala hadialah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayum alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan bersyukur kepadanya yang telah memberikan Kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semua Dan kenikmatan yang paling besar Adalah kenikmatan Islam Allah SWT berfirman Innad-dina indallahil-islam Sesungguhnya Agama yang benar Di sisi Allah SWT Adalah al-Islam Dan Allah SWT tidak menerima agama apapun kecuali agama Islam Allah berfirman wa may yabtaghi ghayral islami diinan falan yuqbala fil akhirati khasirin Dan barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi Salam dan salam Semoga senantiasa Allah SWT Limpahkan Dan curahkan kepada Rasulullah SAW Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Sampai akhir zaman Hadirin Yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan Pada sore hari ini adalah tentang Rukun Islam yang ketiga Yaitu az Menunaikan Zakat Setelah dua hari sebelumnya Berturut-turut kita Mempelajari Rukun Islam yang pertama Yaitu Syahadatain Kemudian Rukun Islam yang kedua yaitu salat lima waktu. Maka pada hari ini insyaallah kita bersama-sama akan mempelajari dan memahami rukun Islam yang ketiga dari rukun-rukun Islam yaitu menunaikan zakat. Az-zakah secara bahasa adalah an-nama dan juga at-taharah. Az zakat secara bahasa adalah an-nama yaitu berkembang atau at-thaharah yaitu suci. Jadi az zakat secara bahasa adalah berkembang dan juga suci. Dinamakan demikian karena zakat ini apabila ditunaikan akan mengembangkan hartanya Akan menumbuhkan hartanya Dan hartanya menjadi harta yang berbarakah Oleh karena itu dinamakan zakah Demikian pula Dinamakan zakah Karena zakah ini mensucikan Mensucikan harta seseorang dan mensucikan hati orang yang memiliki harta tersebut dari kebakhilan dari rasa tamak terhadap dunia Allah mengatakan khudz amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim Allah mengatakan ambillah dari mereka atau dari harta mereka sedekah tutahhiruhum di mana sedekah tersebut akan membersihkan mereka wa tuzakkihim dan juga akan mensucikan mereka. Ini adalah zakat secara bahasa. Adapun pengertian zakat secara syariat secara istilah adalah sebuah hak yang wajib di dalam jenis harta tertentu. Dan diberikan kepada orang-orang tertentu Pada waktu tertentu Ini yang dimaksud dengan Zakat secara istilah Sebuah kewajiban Sebuah hak yang wajib Diambil dari harta tertentu Artinya tidak semua harta Untuk orang-orang tertentu Artinya tidak diberikan Kepada sembarang orang Di dalam waktu yang sudah ditentukan Ini adalah pengertian Zakat Secara istilah Dalil bahwasanya Zakat ini adalah Rukun Islam yang ketiga Adalah sabda Nabi SAW Bunyial Islam wa'ala khamsin Syahadati alla ilaha illallah Wa anna Muhammadan Rasulullah Wa'iqami salah Wa'ita'i zakah Wa sawmi ramadhan Wa hajji bayitillahil haram Islam dibangun di atas lima pondasi Bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Dan bersaksi bahasanya Muhammad adalah utusan Allah Kemudian yang kedua Wa'iqami salah Kemudian yang ketiga adalah wa'i tak izakah, iaitu membayar zakat. Ada seni sahih diriwadkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Umar radhiallahu anhu Dan hukum membayar zakat adalah wajib, bukan sesuatu yang sunnah. Yang apabila Dikerjakan mendapat pahala Kalau tidak Tidak mengapa Akan tapi zakatnya hukumnya adalah wajib Dalilnya adalah Sabda Nabi SAW Ketika beliau Salallahu alaihi wa Bersabda kepada Mu'ad bin Jabal Mengutus beliau ke arah Yaman Menjadi seorang da'i Menjadi seorang mubalik Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna ka ta'ati qawman min ahli alkitab Fal yakun awal ma tad'uhum ilayh Shahadatu an la ilaha illallah, Wa anna muhammadan rasulullah Fa inhum hum ata'uka lithalik Fa alim hum Anna Allah aftarad alayhim Khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah Fa inhum hum ata'uka lithalik Fa أن الله افترض عليهم صدقات تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم boleh mengatakan sesungguhnya angkawahi mu'ath akan mendatangi sebuah kaum yaitu orang-orang Nasrani dari ahli kitab maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah dua kalimat syahadat Apabila mereka Mentaati kamu Untuk mengucapkan dua kalimat syahadat Maka beritahukanlah kepada mereka Bahasanya Allah telah mewajibkan atas mereka Lima kali solat sehari semalam Kemudian beliau mengatakan Dan apabila mereka mentaati kamu Untuk melaksanakan solat Lima kali sehari semalam Maka beritahukanlah kepada mereka, kabarkanlah kepada mereka, bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka sadaqah. Itu zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Boleh mengatakan iftar alaihim sadaqatan. Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah iftaradha. Dan makna iftaradha adalah mewajibkan. Jadi zakat adalah sesuatu yang wajib. Sebagaimana salat lima waktu adalah sesuatu yang wajib. Tidak boleh kita membedakan antara keduanya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran... Allah Swt senantiasa menggabungkan antara dua amalan ini, yaitu solat lima waktu dengan zakat. Di dalam 82 ayat, 82 ayat di dalam Al-Quran Allah menggabungkan antara dua amalan ini, yaitu solat dan juga zakat. Allah mengatakan: "Mu'atimu salat wa, wa atuz zakah." Indalah kalian mendirikan solat, menunaikan zakat. Wama umiru illa liyakbudullah muklisin ala huddin, punfa waiqimus salah waiqtuz zakah. Kemudian Allah mengatakan, fa intabu wa akamus salah wa atau zakah. Dalam 82 ayat Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, solat dan juga zakat ini dijadikan satu. Allah karena itu Abu Bakar radhiallahu anhu beliau mengatakan: "Lauqatillana man farrqa bi na solat ibadat Sungguh aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara solat dengan zakat. Artinya kalau solat dikerjakan, tapi kalau zakat tidak dikerjakan. Jadi solat adalah sebuah kewajipan. Dan zakat juga merupakan kewajiban. Dan ijma para ulama biasanya membayar zakat ini adalah suatu yang wajib. Sebelum saya lanjutkan, mungkin agak maju ke depan aja Pak, menggeser panik. Agak merapat Apa hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat? Kita perinci. Apabila orang tersebut adalah orang yang tidak tahu Mungkin karena dia baru masuk Islam Atau tinggal di sebuah daerah yang jauh dari ilmu agama Seperti daerah pegunungan Di gurun pasir Maka orang yang seperti ini mendapatkan udur Diberitahu, diajari Dan dia tidak keluar dari agama Islam Tapi kalau dia adalah orang yang tahu dan tinggal di sebuah daerah yang di situ tersebar ilmu agama artinya orang yang semisal dengan dia sangat mustahil atau jauh sekali tidak tahu tentang hukum menunaikan zakat ini Kalau dia mengingkari Maka para ulama mengatakan orang yang seperti ini, dia murtad. Karena dia telah mengingkari sesuatu yang darurat diketahui oleh seorang muslim. Mereka mengatakan, diminta untuk bertawabat. Diberi waktu tiga hari. Apabila dia bertawabat, maka diterima. Dan apabila tidak bertawabat, maka dibunuh. Karena dia telah keluar dari agama Islam Mengingkari sesuatu yang Darurat diketahui oleh setiap muslim yaitu tentang kewajipan zakat Adapun hukum orang yang Tidak mau membayar zakat <coughs> Karena bakhil Dan dia mengakui bahasa zakat tersebut Adalah sesuatu yang wajib Cuma karena dia bakhil Takut miskin Kemudian dia tidak mau membayar zakat ini Dan tidak mau mengeluarkannya Untuk orang-orang yang berhak Maka orang yang seperti ini Tidak keluar dari agama Islam Akan tapi dia Telah melakukan dosa Yang ancamannya berat Di antaranya Tersebut di dalam sebuah hadis Mamin sahibi ibilin ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامه اعظم مكانت واسمنه تنطحه بقرونها وتطاه باذلافها كلما نفذت اخرها عادت عليه اولىها حتى يقضى بين الناس رسول الله ما ذكر ان تدرا ada seorang yang memiliki kontak atau sapi Atau kambing Kemudian dia tidak membayar zakatnya Kecuali nanti akan datang hewan-hewan tersebut Pada hari kiamat Dalam keadaan besar Dalam keadaan gemuk Kemudian dia akan menanduk pemiliknya dengan tanduknya Dan akan menginjak injak pemiliknya dengan kakinya sebagai balasan dari Allah SWT karena pemiliknya dulu tidak mengeluarkan zakat dari hewan-hewan ini maka di hari kiamat justru hewan-hewan inilah yang akan menyiksa dia ditanduk, diinjak-injak setiap kali selesai maka diulang kembali setiap kali selesai diulang kembali hatta yuqdha bainan nas sampai diputuskan di antara manusia ini adalah akibat Orang yang tidak membayar zakat Dalam hadis yang lain Beliau SAW mengatakan Ma min sahibi zahabin Wala fiddah La yu'addi minha haqqaha Illa iza kanu Yawmal qiyamati Suffihat lahu Safaih min nar Fa uhmiya alaiha Fi nari jahannam Fayukwa biha Jambuhu وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَجْ رُدَّجْ لَهُ فِي يَوْمِنْ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَسَلَهُ Beliau SAW mengatakan tidak ada orang yang memiliki emas dan juga perak artinya memiliki harta dunia emas dan juga perak kemudian dia tidak menunaikan zakatnya kecuali nanti pada hari kiamat akan dibuatkan baginya lempengan-lempengan emas dan perak Digunakan untuk apa? Lempengan-lempengan emas dan perak tersebut Terbuat dari api Artinya panas Kemudian dia disetrika atau dibakar Dengan lempengan-lempengan tersebut Dan disetrika lambungnya disetrika dahinya dan disetrika punggungnya punggung dahi dan juga lambungnya disetrika dengan harta yang dia simpan dan tidak ditonekan zakat di dalamnya setiap kali benda-benda tersebut dingin akan dikembalikan lagi artinya dipanaskan kembali dilakukan seperti itu pada hari dimana satu hari saat itu, semisal dengan khamsina alfasanah, sama dengan 50 ribu tahun. Satu hari di hari kiamat itu semisal dengan 50 ribu tahun yang kita rasakan di dunia. Jadi kalau seseorang disiksa satu hari di sana, itu berarti disiksa selama 50 ribu tahun. Di hari-hari kita di dunia Jadi bukan satu menit Bukan lima menit Tapi disiksa sedemikian rupa Selama ribuan tahun Ini adalah akibat Bagi orang yang tidak mau membayar zakat Karena kebakilan dia Oleh karena itu Bagi saudara-saudara Yang telah Allah berikan rezeki Maka hendaklah mengetahui Apakah dia berkewajiban membayar zakat atau tidak Dan perlu mengetahui bahasanya di dalam Islam Ada di dalamnya sebuah rukun Di antara rukun-rukun Islam yang dinamakan dengan zakat Di mana kewajiban kita adalah mengeluarkan Sebagian dari harta kita yang kita miliki Diberikan kepada orang yang berhak Apabila seseorang Memerangi Dan dia tidak mahu membayar zakat Artinya setelah dia diminta untuk membayar zakat Diminta oleh pemerintah Untuk menanaikan zakatnya Kemudian dia memerangi Maka orang seperti ini berhak untuk diperangi Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda Umir tu anu qatilan nasa Hatta yasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimi ssalat wa yutuuz Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sampai dia menunaikan solat mengerjakan solat lima waktu dan sampai dia membayar zakat Beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi manusia Sampai mereka melakukan tiga perkara ini Abu Bakar As-Siddiq Di zaman beliau Peninggal Rasulullah SAW Ada di antara kaum muslimin Yang enggan untuk menunaikan zakat ini Mereka mengira bahasanya zakat ini Hanya dibayarkan ketika Rasulullah SAW hidup Maka Abu Bakar As-Siddiq Memerangi mereka sampai mereka mau membayar zakat yang dulu mereka serahkan ketika Rasulullah SAW masih hidup sampai boleh mengatakan lauman'auni anaqan كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقاتلتم عليها beliau yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq mengatakan seandainya mereka tidak mau membayar seekor anak kambing yang umurnya belum sampai satu tahun. Yang dulunya mereka membayar seekor anak kambing ini di masa Rasulullah SAW, kemudian sekarang mereka tidak mau membayarnya, tuhum alaiha. Ini saya, aku akan memerangi mereka hanya karena sebab mereka tidak membayar seekor anak kambing ini. Karena ini adalah hak fukara, ini adalah hak orang yang berhak untuk mendapatkannya. Oleh kerana itu diantara orang yang diperangi oleh Rasul, oleh Abu Bakar As-Siddiq Di zaman beliau Adalah sebagian orang yang tidak mau membayar zakatnya Hikmah pensyariatan zakat ini cukup banyak Karena yang mensyariatkan zakat ini Adalah Allah SWT Yang mengetahui tentang maslahat bagi kita semua Masyarakat bagi orang kaya Dan juga masalah bagi orang yang miskin Di antara hikmahnya Bahwasannya zakat ini Membersihkan Hartanya Dari kotoran-kotoran Kemudian yang kedua Zakat ini membersihkan hatinya Dari ketamakan terhadap dunia dan juga membersihkan hatinya Dari rasa bakhil Dan ini dirasakan Bagi orang-orang yang mau membayar zakat Akan hilang Penyakit hati yang dinamakan dengan tamak terhadap dunia Dan akan hilang penyakit hati yang dinamakan dengan bakhil Di antara hikmahnya Adalah menolong Orang-orang yang membutuhkan Tanpa memudarati Orang kaya Karena orang kaya Yang sudah memiliki harta Tertentu jumlahnya Yang cukup banyak Diambil sebagian Kecil dari hartanya Yang harta yang kecil ini Tidak memudarati dia Sebagai orang kaya Karena cuma diambil Sebagian kecil saja Adapun orang miskin, maka dia merasa mendapatkan manfaat yang besar dari harta yang kecil ini. Jadi harta zakat ini, apabila dikeluarkan, tidak memudarati orang yang kaya, akan tetapi sangat bermanfaat bagi orang-orang yang fakir miskin. Di antara faedahnya atau hikmahnya, orang yang mengeluarkan zakat atau zakat ini, bisa menembuhkan rasa kasih sayang, saling mencintai antara kaum muslimin Bayangkan seorang yang miskin dan fakir yang hidup di samping orang yang kaya kemudian orang yang kaya tersebut senantiasa membayar zakatnya maka orang yang miskin tidak akan merasa iri bahkan dia akan menghormati dan orang yang kaya pun akan semakin sayang terhadap orang yang miskin lain apabila seorang yang miskin tinggal di sebuah masyarakat yang di situ ada orang kaya, akan tapi tidak pernah membayar zakat. Maka yang ada adalah rasa iri, rasa curiga, rasa permusuhan, dan tidak ada rasa kasih sayang di antara mereka. Oleh karena itu Allah Swt mensyariatkan apa yang dinamakan dengan zakat. Karena memang di dalamnya Banyak hikmah Yang bisa dipetik Apa syarat-syarat Seseorang diwajibkan untuk membayar zakat Atau kapan seseorang Diwajibkan untuk membayar zakat Yang pertama Orang tersebut beragama Islam Seorang yang kafir Meskipun dia memiliki harta yang banyak, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat. Dan seandainya dia membayar zakat sekalipun, maka zakat tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan: "Wahmamanahum antukbal minhum nafquatuhum illa anhum kafiru Billahi wa birasulih". Dan tidaklah mencegah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima zakat-zakat mereka, nafkah-nafkah mereka sodakah-sodakah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan juga kepada Rasulnya menunjukkan bahasanya kekafiran seseorang ini mencegah dirinya untuk diterima sodakahnya dan zakatnya oleh Allah SWT yang kedua syarat wajib zakat adalah seseorang tersebut Adalah orang yang merdeka Artinya bukan sebagai seorang budak Atau hamba sahaya Seorang hamba sahaya Maka dia Dan juga hartanya bukan milik dia Seorang budak atau hamba sahaya Dirinya dan juga hartanya Ini adalah milik tuanya Oleh karena itu dia Tidak memiliki kewajiban Untuk membayar zakat Kemudian yang ketiga Dia memiliki harta Yang sampai kepada nisobnya Memiliki harta Yang sampai kepada nisobnya Dan yang dimaksud dengan nisob Adalah batas Tertentu Yang apabila hartanya sampai kepada jumlah ini Atau batas ini Maka dia sudah berkewajiban untuk Mengeluarkan zakat dengan syarat-syarat yang lain Seperti misalnya Menunggu waktu satu tahun Dalam Harta-harta tertentu Ini yang dimakan Dengan nisab Dalilnya adalah sabda Nabi Alaihi Wasallam, Laysa fima duna Khamsati ausuk Sadaqah Beliau mengatakan Apabila Kurang dari lima ausuk Lima ausuk, ini adalah sebuah ukuran. Maka tidak ada sodakah kata beliau. Dan nanti akan kita terangkan. Sahihnya dalam hadis ini belum membatasi dengan lima ausuk, lima ausuk. Artinya tidak semua harta itu diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Akan tapi di sana ada batas-batasannya, ada nisabnya. Kemudian diantara syarat Wajibnya kita mengeluarkan zakat Harta tersebut Adalah harta yang sudah menetap Di sisi kita Artinya bukan harta Yang diragukan apakah sampai ke kita Atau tidak Akan tapi hartanya ada di depan kita Menetap di sisi kita Dan bisa kita Pegang Artinya bisa kita Kelola dengan langsung Dan menjadi milik kita secara mustaqir Yaitu secara tetap Bukan harta Yang kita khawatirkan Kita tidak bisa mendapatkannya Atau harta yang dikhawatirkan Akan rusak Ini adalah diantara syarat Wajib mengeluarkan jakat Diantara syarat wajib mengeluarkan zakat, Harta tersebut sudah Berlalu satu tahun sudah berlalu satu tahun. Dalilnya adalah Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La zakat afimalin hatta yahula alaihil haul". Tidak ada zakat bagi sebuah harta sampai berlalu satu tahun. Jadi kalau sudah sampai nisab, batasnya setelah itu tidak langsung dikeluarkan zakatnya. Akan tapi ditunggu sampai satu tahun. Kalau dalam satu tahun tidak berkurang dari nisab, maka setahun kemudian baru dibayarkan. Dan yang dimaksud dengan satu tahun di sini adalah satu tahun Qomariyah Hijriyah dan bukan satu tahun masihiah yang dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Kedua, Jumadil Awal, Jumadil Kedua, Rajab, Syaban Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah. Ini yang dimaksud dengan satu tahun Jadi dihitungnya bukan dengan tanggalan masehi Akan tapi dengan tanggalan Qamariyah Hijriyah Dan harta yang di sini Atau dipakai di dalamnya syarat Berlalunya satu tahun Tidak semua harta Hanya tiga jenis saja Yang pertama adalah Hewan ternak Maka ini menunggu satu tahun. Kemudian juga emas dan juga perak ini menunggu satu tahun. Kemudian harta perniagaan atau barang dagangan maka ini juga menunggu satu tahun. Adapun tumbuh-tumbuhan atau yang keluar dari tanah seperti beras, jagung, gandum. Korma. kemudian zabib yaitu anggur yang kering maka ini dikeluarkan zakatnya ketika panen dan tidak menunggu satu tahun karena Allah mengatakan wa'atu haqqahu yawmah hasadih indahlah kalian mengeluarkan haknya ketika kalian memanennya artinya untuk zakat tumbuh-tumbuhan yang keluar dari tanah Baik biji-bijian maupun buah-buahan seperti korma yang kering dan juga anggur yang kering maka ini dikeluarkan zakatnya ketika dipanen dan tidak menunggu selama satu tahun. Apakah harta-harta atau jenis harta apa saja yang di situ ada zakatnya? Ini adalah poin yang penting, karena tidak semua harta yang kita miliki itu dikeluarkan zakat. Yang pertama adalah hewan ternak, dan hewan ternak di sini mencakup tiga golongan atau tiga jenis hewan ternak. Yang pertama adalah onta, kemudian yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing. Ini adalah tiga jenis hewan ternak yang di dalamnya ada zakat. Adapun ayam, itik dan juga yang lain atau ikan, maka meskipun ini ternak atau dipelihara maka tidak ada zakatnya. Jadi tidak semua hewan yang kita pelihara ada zakatnya. Yang ada zakatnya hanya tiga golongan ini. Unta dengan berbagai jenisnya yang memiliki satu punuk ontak atau memiliki dua punuk sapi di sini juga masuk di dalamnya kerbau karena kerbau sejenis dengan sapi. Kemudian kambing di sini juga dengan berbagai macam jenisnya, baik domba yang memiliki bulu tebal ataupun kambing yang hanya memiliki rambut yang tipis seperti kambing Jawa. Maka ini semua adalah termasuk harta-harta Yang Di dalamnya ada zakat Dan dalilnya yang tadi kita sebutkan Tentang ancaman orang yang tidak membayar zakat Hewan-hewan ini Bahwasanya dia nanti pada hari kiamat Akan disiksa dengan hewan-hewan tersebut Kemudian yang kedua adalah Emas dan juga perak Emas Dan juga perak Allah SWT berfirman وَالَذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَهْبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang-orang yang menyimpan, menimbun emas dan juga perak, kemudian dia tidak menginfakkannya di jalan Allah Swt, fā bāshiruhum bi aḍābīn alim. Maka kabarkanlah kepada mereka dengan adab yang sangat pedih. Kabarkanlah kepada mereka dengan adab Yang sangat pedih Yang tadi kita sebutkan di dalam hadis Bahasanya nanti akan dibuatkan lempengan-lempengan yang panas Pada hari kiamat Dan dia diseterikan dengan lempengan-lempengan tersebut Kemudian yang ketiga Di antara harta Yang diwajibkan Di dalam jalan zakat Sebelumnya Tadi kita sebutkan tentang emas dan perak dan masuk di dalamnya adalah uang. Uang tunai yang kita miliki. Baik uang kertas, maupun uang logam. Karena uang yang kita miliki, ini aslinya adalah emas. Uang yang kita miliki, terutama di daerah kita, di negara kita, rupiah, maka ini aslinya adalah emas. Oleh karena itu, orang yang memiliki harta uang tunai, Maka seakan-akan dia memiliki emas Sehingga kalau uang tersebut Sampai kepada nisobnya Artinya nilainya sama dengan nisob emas Maka dalam keadaan demikian Dia sudah harus menghitungnya Ditunggu satu tahun Sehingga dia bisa mengeluarkan zakat setahun kemudian Kemudian yang ketiga Di antara harta yang diwajibkan di dalamnya zakat Adalah al-hububu wa thimar yaitu biji-bijian dan juga buah-buahan yang dimasuk dengan biji-bijian di sini adalah setiap biji-bijian yang bisa disimpan dan dia adalah sebagai makanan pokok dan dia adalah sebagai makanan pokok jadi biji-bijian yang bisa disimpan dan sebagai makanan pokok Contohnya seperti misalnya beras, ini adalah biji-bijian dan bisa disimpan setahun dua tahun dan dia adalah makanan pokok, maka ini adalah termasuk harta yang di dalamnya ada zakat. Contoh yang lain adalah jagung, ini adalah biji-bijian bisa disimpan dalam waktu yang lama dan juga sebagai makanan pokok. Demikian pula gandum dan juga yang lain. Maka setiap biji-bijian yang bisa disimpan dan juga sebagai makanan pokok itu adalah termasuk harta yang di dalamnya ada zakat. Kemudian aslimar, yaitu buah-buahan. Dan yang dimasuk dengan buah-buahan di sini adalah buah-buahan yang bisa ditakar. Dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Contohnya seperti korma. Korma ini adalah termasuk thimar, termasuk buah-buahan. Dan dia bisa ditakar, ada takarannya. Dan bisa disimpan dalam waktu yang lama, setahun, dua tahun. Maka ini termasuk harta yang di dalamnya ada zakat Demikian pula anggur yang sudah kering. Ini juga bisa ditakar, dia adalah buah. Bisa ditakar dan bisa bisa disimpan dalam waktu yang lama. Maka ini adalah termasuk harta yang di dalamnya ada zakat. Adapun sayur-sayuran atau buah-buahan yang tidak bertahan lama seperti kebanyakan buah-buahan seperti jeruk, apel, mangga dan juga buah-buahan yang lain maka ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Karena dia tidak bertahan lama. Termasuk di antara sayur-sayuran adalah tomat, wortel, kobis dan juga yang lain-lain. Meskipun ini adalah keluar dari tanah akan tapi bukan termasuk harta yang di dalamnya ada zakat. Karena syarat adalah harus bisa bertahan lama. Dalilnya adalah firman Allah SWT. Ya ayuhalladina amanu, Anfiqu min tayyibati ma kasabatum, Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, Infakanlah dari apa yang kalian usahakan. Wahmima akhra jenala kuminal art dan juga dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Apa yang Allah keluarkan dari bumi, bisa berupa biji-bijian, bisa berupa buah-buahan. Ini menunjukkan bahasanya harta ini termasuk harta yang di dalamnya ada zakat. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain, Wa atuhaqku ya Maha dan berikanlah haknya ketika kalian memanennya. Dan beliau sasam juga mengatakan, في مساقات السماء والعيون أو كان أثريا العشر. Di dalam apa-apa yang mendapatkan air dari sama, maksudnya dari hujan dari langit, dan juga dari mata air. Atau dia bisa mencari sendiri Maka zakatnya adalah sepersepuluh Jadi kalau kita menanam Beras misalnya atau menanam padi Dan kita tidak Memiliki beban Artinya mendapatkan air dari hujan Atau dari mata air Tanpa kita menggunakan alat Atau tanpa menggunakan sumur Maka dalam keadaan seperti ini Zakatnya adalah sepersepuluh Ini adalah dalil bahwasanya Harta ini Yaitu biji-bijian dan juga Buah-buahan dengan sifat-sifat yang tadi kita sebutkan Itu adalah termasuk harta yang di dalamnya ada zakat Di antara harta yang ada zakatnya Adalah barang tambang dan juga harta karun Barang tambang Ini adalah setiap barang Atau setiap benda Yang keluar dari bumi Dan dia tercipta di dalam bumi Tanpa diletakkan oleh manusia Ini dinamakan dengan barang tambang Dan barang tambang Ini ada yang mengalir Ada yang cair Dan ada yang logam yang cair seperti minyak bumi atau yang lain, ada pun yang logam seperti Nuhas kemudian besi dan juga logam-logam yang lain. Ini semua adalah termasuk barang tambang. Ini juga termasuk harta yang di dalamnya ada zakatnya. Adapun arikas Maka ini adalah harta karun Yang dimaksud adalah Apa yang terdapat Di dalam bumi Yang merupakan harta Yang dipendam Oleh orang-orang kafir Ini yang dimaksud dengan Rikas Yaitu harta yang dipendam oleh orang-orang kafir Ini kalau sampai diantara kita Ada yang menemukan Di tanah miliknya Harta karun atau harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir maka ini harus dizakati. Bagaimana kita tahu bahwasanya adalah peninggalan orang kafir? Bisa diketahui dengan mungkin ada tulisannya di situ. Bahwasanya ini adalah harta milik raja fulan atau fulan yang hidup pada abad sekian dan dia adalah orang kafir. Atau dengan alamat-alamat yang lain, seperti misalnya ada salibnya atau ada gambar tuhan dari agama yang lain atau syiar agama yang lain maka diketahui dengan demikian bahwasanya harta tersebut adalah harta orang kafir yang dipendam oleh pemiliknya maka ini dizakatkan sebagiannya tersuper 5 adapun sisanya maka bisa dimiliki oleh orang yang menemukan tersebut Adapun harta yang terpendam akan tapi itu adalah milik orang Islam maka ini hukumnya sama dengan hukum luqatah yaitu hukum barang temuan. Jadi mengambil hukum barang temuan sama dengan kalau seseorang menemukan sebuah barang temuan di jalan atau di tempat yang lain jadi yang dimaksud dengan rikaz atau harta karun di sini adalah harta karun milik orang-orang kafir. Maka ini dizakati 1/5 dan sisanya ini dibiniki oleh orang yang mendapatkan. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi al "Fi khums." Di dalam harta karun ini ada 1/5. Ada di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Adapun dalil tentang Diwajibkannya zakat dari barang tambang adalah keumuman Firman Allah Swt. Wa anfiku min taibatimah kasabatum anfiku min taibatimah kasabatum wa mimma akrjana laku min ardh. Wahai orang-orang yang beriman, adalah kalian berinfak dari harta yang kalian usahakan dan juga apa-apa yang kami keluarkan dari bumi. Dan di antara harta yang dikeluarkan Allah dari bumi adalah harta barang tambang. Jadi barang tambang termasuk harta yang Allah keluarkan dari bumi. Sehingga masuk di dalam keumuman ayat wa mimma akhrajnana lakum minal ard. Dan juga apa yang kami keluarkan dari bumi masuk di dalamnya tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang tadi kita sebutkan masuk di dalamnya barang tambang, masuk di dalamnya harta karun. Kemudian yang terakhir jenis harta yang kelima yang di dalamnya ada zakat adalah harta perniagaan atau barang perniagaan, barang dagangan. Yaitu setiap benda yang disediakan untuk dijual demi mendapatkan untung. Maka di dalamnya ada zakatnya. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati makkasabtum. Wahai orang-orang yang beriman Indah kalian mengifahkan dari harta yang kalian usahakan Termasuk usaha kita Adalah berdagang Jadi ayat ini Menunjukkan tentang disyariatkannya Membayar zakat Dari harta perniagaan Atau barang dagangan Ini adalah lima jenis harta Yang di dalamnya ada zakat Yang pertama adalah hewan ternak Yang kedua adalah Emas dan juga perak Yang ketiga adalah Biji-bijian Dan juga buah-buahan yang tadi kita sebutkan sifatnya Kemudian yang keempat adalah Barang tambang Dan juga harta karun Kemudian yang kelima adalah barang dagangan Sedangkan yang lain Maka ini tidak ada Di dalamnya zakat Contohnya misalnya Harta Yang kita miliki Dengan tujuan untuk dimiliki Atau dengan tujuan untuk digunakan Untuk digunakan seperti seseorang misalnya membeli rumah Membeli rumah untuk dimiliki Atau digunakan, ditempati Maka rumah ini bukan termasuk harta yang dizakati Karena kita beli dia, kita miliki dia untuk digunakan Demikian pula Pakaian yang kita miliki Meskipun pakaian kita ini banyak, tapi pakaian sehari-hari yang kita gunakan setiap hari, ini adalah harta kita, akan tapi tidak ada di dalamnya zakat. Contoh yang lain adalah perabot rumah tangga, perabot rumah. Panci, kompor, kulkas, dan lain-lain, ini adalah kita gunakan sehari-hari. Ini termasuk harta kita, akan tetapi bukan termasuk harta yang di zakat Demikian pula mobil yang kita miliki Meskipun mobilnya Harganya 1 miliar Tapi karena kita memiliki Mobil tersebut bukan untuk dijual Tapi untuk kita miliki dan kita gunakan Maka ini tidak ada Zakatnya Demikian pula Hewan tunggangan Kalau seseorang memiliki kuda yang digunakan untuk untuk ditunggangi Maka ini tidak ada zakatnya Demikian pula Apabila hewan-hewan tersebut Digunakan untuk Kepentingan tertentu Seperti orang yang memiliki sapi Untuk menggarap sawah Atau memiliki hewan Ontak Untuk membawa barang Berarti ini adalah Hewan-hewan yang digunakan Dan dimanfaatkan oleh pemiliknya Ditunggangi atau digunakan untuk mengangkat barang Maka Harta-harta tersebut Tidak ada zakat di dalamnya Demikian pula Barang-barang yang kita sewakan Contoh misalnya kita punya rumah Kemudian kita kontrakan Maka ini rumah ini Tidak ada zakatnya tapi harta yang kita dapatkan dari kontrakan ini Maka ini hukumnya mengambil pada Hukum uang tunai yang tadi kita sebutkan Tapi kalau barangnya yaitu rumahnya Maka tidak ada zakatnya Tapi uang yang kita dapatkan dari uang kontrakan Maka ini ada zakatnya dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan Contoh yang lain seperti misalnya orang yang menyewakan Tempat atau toko Atau menyewakan Mobil Maka mobil-mobil tersebut Karena itu ada yang disewakan Meskipun kita tidak menggunakan Tapi disewakan Maka ini tidak ada zakatnya Tapi uang yang kita dapatkan dari sewaan tersebut Uang yang kita dapatkan dari Sewaan toko dan juga sewaan mobil tersebut Itu ada zakatnya apabila memenuhi Syarat-syarat yang tadi sudah kita sebutkan Ini adalah Jenis-jenis harta Yang di dalamnya ada zakat Masuk kita kepada bagaimana cara kita mengeluarkan zakat Yang pertama adalah Emas dan juga perak Dan yang menduduki kedudukannya Seperti uang tunai yang tadi kita sebutkan Maka untuk emas Ini nisobnya Adalah 85 gram Apabila sudah sampai 85 gram emas Maka ini sudah berarti Sudah sampai ke nisob Kalau misalnya hari ini Sudah masuk ke 85 gram Atau lebih dari 85 gram Maka mulai hari ini Dihitung Sampai berumur 1 tahun kalau selama satu tahun Tidak pernah berkurang dari 85 gram Maka setahun kemudian Kita keluarkan jakatnya Dan jumlahnya adalah 2,5% 2,5% Yaitu 1 per 40 Ada pun perak Maka nisabnya adalah 595 gram anda pun perak, makan nisabnya adalah 595 gram Kalau sampai 595 gram atau lebih Maka ditunggu satu tahun, setelah satu tahun dikeluarkan 2,5% Kalau kita memiliki uang tunai Yang senilai dengan 85 gram emas Berarti sudah sampai nisab kalau misalnya 1 gram adalah 300 ribu Maka 300 ribu dikali 85 gram Yaitu kurang lebih 25 juta Atau 25 juta 500 Kalau misalnya 1 gram emas adalah 300 ribu Maka kalau kita punya uang 25 juta 500 Berarti sudah sampai ini sopnya ini harus kita catat Kemudian setahun kemudian Apabila uang ini tidak berubah Artinya tidak sampai Kurang dari 25.500.000 Maka kita keluarkan 2.500.000 Kita berikan kepada yang berhak Ini caranya Para ulama bersepakat bahwasanya Emas yang disimpan Atau yang disewakan Maka ini ada zakatnya Ini adalah dengan kesepakatan para ulama Kalau kita punya emas Disimpan artinya tidak dipakai Atau disewakan kepada orang lain Maka ini ada zakatnya Dan mereka berselisih pendapat Tentang masalah Emas yang dipakai oleh seorang wanita Artinya dipakai terus, baik itu kalung, gelang, cincin. Apakah ini ada zakatnya atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak ada zakatnya, sebagian yang lain mengatakan ada zakatnya. Dan yang mengatakan ada zakatnya ini lebih berhati-hati, karena keumuman dalil. Dan juga sebabnya di sana ada hadis yang menyatakan demikian. Suatu saat datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW dan dia membawa seorang anak perempuan dan di tangannya ada dua gelang yang terbuat dari emas. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Atu adi najaka tahada, apakah kamu sudah mengeluarkan zakat ini? Itu zakat dua gelang emas yang dipakai oleh anaknya tadi. Kalaulah belum, boleh mengatakan ayat suruki ayu sawirakinallahu bihi ma siwaraini minnar. Apakah engkau senang apabila nanti Allah SWT akan memberimu gelang atau memberimu dua gelang dari api? Kemudian akhirnya wanita tersebut Melepas Kedua gelang dan memberikannya kepada Rasulullah SAW Hadis ini diwadikan oleh Abu Dawud Dan Nasai Dan dihasankan oleh Syekh Al Bani Rahimahullah Sebagian ulama yang mengatakan Ada zakatnya berdalil dengan, dalil dengan Hadis ini Yaitu sampai emas yang dipakai untuk Perhiasan Baik gelang maupun kalung Ataupun cincin Maka ini juga ada zakatnya Jadi kalau kita punya perhiasan Bapak ibu sekalian Dilihat sudah sampai 85 gram Atau belum Kalau sudah maka dihitung Sampai setahun Kalau bertahan 85 gram lebih Maka kita keluarkan setahun kemudian Kemudian yang kedua Tentang bagaimana cara Mengeluarkan zakat Barang dagangan Syarat untuk mengeluarkan zakat barang dagangan Yang pertama adalah Seseorang memiliki Benar-benar Barang dagangan tersebut Mungkin dengan cara membelinya kulakan, Atau mungkin dia diberikan hadiah Dan menjadi miliknya Benar-benar menjadi miliknya Kemudian yang kedua Dia memiliki barang tersebut dengan niat untuk dijual. Contohnya membeli tanah, niatnya bukan untuk dibangun rumah, tapi niatnya adalah untuk dijual kembali. Maka ini berarti tanah tersebut adalah tanah yang di dalamnya ada zakatnya, karena tanah ini diguna, di, dijual atau direncanakan, diniatkan untuk dijual. Adapun kalau kita membeli tanah dengan maksud untuk me membangun rumah di atasnya atau untuk sekedar memiliki maka ini bukan termasuk harta yang dijagatkan. Tapi kalau kita membelinya dengan niat untuk dijual kembali maka berarti ini adalah termasuk harta yang dijagatkan. Kemudian sarannya selanjutnya adalah sampai ini soft artinya disesuaikan apakah senilai dengan 85 gram emas atau tidak. Jadi tidak semua Barang dagangan yang kita miliki Itu ada zakatnya Kalau kita cuma memiliki Barang dagangan sepele Tidak sampai harganya 85 gram emas Maka berarti ini tidak ada Zakatnya Jadi barang dagangan Yang ada zakatnya adalah yang sampai 85 gram emas Itu sekitar, kalau harganya 1 gram 300 ribu rupiah Maka sekitar 25 juta Jadi di, di, tergantung dari Harga emas saat itu Kemudian saran yang lain adalah Menunggu satu tahun Menunggu satu tahun Kalau sudah sampai satu tahun Maka dihitung Kemudian dibagi Empat puluh Artinya dua setengah persen dari yang ada Baik modalnya Maupun untungnya Baik barang dagangan yang asli Maupun yang sudah Kulakan yang baru Maka semuanya dihitung dijumlah, Baru setelah itu dikali 2,5% Hasilnya Kita berikan kepada orang yang berhak Yang selanjutnya adalah Bagaimana cara mengeluarkan Harta dari biji-bijian Seperti beras, jagung Dan juga yang lain Dan juga buah-buahan Biji-bijian Ini menjadi wajib untuk dikeluarkan Ketika dia sudah keras, artinya beras atau padi, kalau masih empuk, maka ini belum diwajibkan untuk membayar zakat. Tapi kalau sudah keras, maka berarti sudah waktunya untuk dibayar zakatnya. Adapun buah-buahan, seperti misalnya korma tadi, dan juga anggur, kapan dikeluarkan? Ketika sudah nampak enaknya. Artinya sudah pantas, sudah enak untuk dimakan Seperti kurma misalnya Itu sudah mulai Warnanya berubah Atau Anggur Ini sudah warnanya berubah Artinya menunjukkan bahwasanya ini sudah enak dimakan Maka dalam keadaan seperti itu Sudah wajib untuk dikeluarkan Zakatnya Dan tidak menunggu satu tahun jadi langsung dikeluarkan zakatnya ketika sudah memanennya dan disyaratkan sudah sampai nishab jadi tidak semua biji-bijian yang kita panen itu ada zakatnya ada zakatnya apabila sampai nishab hadisnya adalah sabda nabi sallallahu alaihi wasallam Laysa fima duna khumsati ausukin sadaqah Kalau kurang dari khumsah Dari lima ausuk Maka tidak ada sadaqah Tidak ada zakat Khumsah ausuk atau lima ausuk Ini adalah Tiga ratus so' Tiga ratus so' Ini adalah ukuran So' ini bentuknya seperti silinder Sok ini berduanya seperti silinder Ini dahulu untuk menakar Seperti menakar Kurma Atau menakar e, Anggur yang sudah kering Ini dulu memakai sok dan sampai sekarang Masih digunakan Ini kalau jumlahnya sampai 300 sok Berarti sudah sampai ini sop Dan kalau beras Maka kurang lebih 750 kilo Artinya kalau kurang dari 750 kg beras Berarti tidak ada zakat Tapi kalau lebih Artinya kalau kurang dari 750 tidak ada zakat Kalau lebih dari 750 kg Maka ada zakatnya Nah ini bagi para petani Harus diperhatikan Kira-kira lebih dari 750 kg atau tidak Kalau lebih Maka di zakatnya Saat itu Berapa jumlahnya Tergantung dari Air yang kita gunakan untuk mengairi Apakah dari hujan Atau mata air Artinya kita tanpa beban Kalau misalnya dari hujan Air hujan atau tanpa air Atau dengan mata air Maka zakatnya adalah seper sepersepuluh Sepersepuluh Artinya kalau kita memiliki 750 kg Berarti zakatnya 75 gram kg Diberikan kepada orang yang berhak Kalau kita memiliki 1 ton Berarti kita berikan 100 kg Kalau misalnya kita mengairi dengan susah payah Artinya harus mencari dari sumur Atau mencari air Dengan susah payah Dengan mendatangkan air Misalnya dari luar Maka diberi keringanan oleh syariat Memberikan zakat Seper dua puluh Seper Dua puluh Jadi kalau dia Memanen Satu ton Maka dikeluarkan seper dua puluhnya Yaitu sekitar lima puluh kilo Gram saja, karena apa? Karena dia susah payah di dalam mengairi Tanaman tersebut Dan dikeluarkan Dalam keadaan bersih Artinya kalau kita mengeluarkan beras Ya dikeluarkan berasnya saja Bukan berupa gabah Yang masih ada kulit Berasnya, jadi dikeluarkan bersih Berupa beras yang bersih Yang murni Bukan bersama Gabahnya, bukan bersama kulitnya. Ini adalah cara untuk mengeluarkan zakat dari biji-bijian dan juga buah-buahan. Yang selanjutnya adalah mengeluarkan dari rikaz, yaitu harta karun orang kafir yang terpendam. Maka caranya dikeluarkan seperlima nya. Karena beliau asalam mengatakan, wa fir rikaz al khums. Dan di dalam harta karun itu ada seperlima, baik harta karun tersebut sedikit maupun banyak. Jadi masalah harta karun ini tidak ada nisab nisaban, baik sedikit maupun banyak itu dikeluarkan seperlima. Adapun barang tambang maka dikeluarkan seperempat puluh, dikeluarkan seperempat puluh yaitu dua setengah persen. Dikiaskan dengan Emas dan juga perak Ini adalah cara Untuk mengeluarkan Zakat dari Barang tambang maupun dari Harta karun Kemudian yang terakhir adalah Tentang hewan ternak Bagaimana cara kita Untuk mengeluarkannya Apabila itu adalah Unta maka nisobnya adalah lima ekor. Artinya kalau sudah lima ekor, maka berarti sudah sampai nisobnya. Dihitung sejak hari itu, dan ditunggu selama satu tahun. Kalau sudah satu tahun, maka dihitung kembali. Kalau jumlah ontanya, antara lima sampai sembilan, Maka dikeluarkan satu ekor kambing Kalau jumlah ontanya 5 sampai 9 Satu ekor kambing 10 sampai 14 Dua ekor kambing 15 sampai 19 Tiga ekor kambing 20 sampai 24 empat, empat ekor kambing 25 sampai 35 Ekor onta Di dalamnya ada Bintu Makhot Yaitu Satu ekor Anak Ontah yang betina Yang berumur lebih dari satu tahun Artinya sudah lengkap Satu tahun atau lebih Dan memasuki tahun yang kedua Ini dikeluarkan Kalau misalnya jumlahnya dari 36 sampai 45 Maka mengeluarkan dua beti, e, Ontah betina yang berumur atau tidak, jadi mengeluarkan bintulabun, mengeluarkan satu ekor onta betina yang dinamakan dengan bintulabun, yaitu onta yang berumur dua tahun dan memasuki tahun yang ketiga. Ini kapan? Apabila jumlah ontanya dari 36 sampai 45. Kalau jumlahnya dari 46 sampai 60 Maka mengeluarkan Satu ekor hikkah Hikkah ini adalah Satu ekor Ontah betina Yang berumur 3 tahun Kalau jumlahnya 61 Sampai 75 Mengeluarkan satu ekor Ontah betina Yang berumur 4 tahun Kalau 76 sampai 90 Mengeluarkan dua ekor Ontah betina yang berumur dua tahun Kalau jumlahnya 91 sampai 120 Maka mengeluarkan Dua ekor Onta betina Yang berumur tiga tahun Selebihnya Apabila lebih dari 120 Maka setiap 40 ekor Mengeluarkan satu ekor Onta betina Yang berumur dua tahun Dan setiap 50 ekor Maka mengeluarkan satu ekor ontap betina yang berumur tiga tahun. Jadi ini disebutkan di dalam hadis. Kalau kita memiliki ontah, dilihat hadisnya atau ditanyakan kepada seorang alim atau seorang ustadz yang memahami tentang zakat ini. Kalau misalnya itu adalah seekor sapi, dan ini mungkin yang banyak di antara kita. Kapan dia Atau kapan nisobnya Berapa nisobnya Apabila sudah Jumlahnya 30 ekor Kalau sudah 30 ekor Berarti sudah sampai nisobnya Artinya mulai saat itu Harus dihitung Harus diingat Sampai 1 tahun Kalau sudah 1 tahun Baru setelah itu dihitung kembali kalau jumlahnya antara 30 sampai 39... Maka mengeluarkan satu ekor sapi... Yang umurnya satu tahun... Kalau jumlahnya 40 sampai 59... Maka mengeluarkan satu ekor sapi... Yang, yang umurnya... Dua tahun... Yang umurnya... Dua tahun... Kalau jumlahnya 60 sampai 69... Maka mengeluarkan 2 ekor sapi Yang umurnya 1 tahun Kalau 70 sampai 79 Maka mengeluarkan 1 ekor sapi Yang berumur 1 tahun Dan mengeluarkan 1 ekor sapi Yang berumur 2 tahun Kalau lebih dari 79 Maka Setiap 30 ekor Mengeluarkan 1 ekor sapi Yang berumur 1 tahun Dan setiap 40 ekor Mengeluarkan sapi satu ekor sapi yang berumur dua tahun Ini apabila sapi Bagaimana dengan kambing Kalau kambing Tidak dikeluarkan zakatnya Sampai dia berjumlah Empat puluh ekor Kalau sudah ber, sudah jumlahnya Sudah empat puluh ekor Maka ditunggu satu tahun Setelah satu tahun diutung kembali Kalau jumlahnya empat puluh Sampai seratus dua puluh Maka zakatnya satu ekor kambing kalau 40 sampai 120 Kalau jumlahnya 121 sampai 200 ekor Maka 2 ekor kambing Kalau misalnya 201 sampai 300 Maka 3 ekor Kambing Dan seterusnya setiap 100 ekor Dikeluarkan 1 kambing Jadi orang yang memiliki jumlah kambing 301 sampai 400 Maka membayar 4 ekor kambing kalau jumlahnya 401 sampai 500 maka membayar 5 ekor kambing dan seterusnya jadi kalau kita gak hafal kalau kita merasa itu sudah waktunya untuk membayar zakat maka kita tanyakan kepada orang yang mengetahui kemudian yang terakhir dan mungkin tidak ada waktu untuk tanya jawab adalah tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat Orang yang berhak untuk mendapatkan zakat Ini adalah orang-orang tertentu Yang sudah Allah tentukan di dalam syariat Tidak sembarangan Kalau sampai harta kita yang kita keluarkan ini Sampai kepada mereka ini Yaitu 8 golongan Maka zakat kita sah Tapi kalau harta kita ini Yang kita keluarkan sebagai zakat Tidak sampai kepada yang berhak Keluar dari delapan golongan ini maka dianggap zakat kita ini belum sah. Allah mengatakan Inna masadaqatul fukara' wal masakin wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafatikulubuhum wa firriqabi wal ghari'in wa fi sabilillahi wa bin sabil faridat min Wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu bagi siapa? Yang pertama adalah untuk fukara' walmasakin dan orang-orang miskin walamilina alaiha dan orang yang sebagai amil yang bekerja untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya walmuallafati qulubum dan orang-orang yang muallaf wa firiqab dan di dalam budak atau hamba sahaya nanti akan kita sebutkan maknanya walgharimin alaiha dan orang-orang yang berhutang wa fi sabilillah dan juga orang yang berjuang atau berperang di jalan Allah. Wa binissabil. Dan juga seorang yang bepergian Yang terputus bekalnya. Allah mengatakan innama. Sesungguhnya. Ini menunjukkan pembatasan. Bahasanya orang yang berhak mendapatkan zakat. Hanyalah 8 golongan ini. Yang pertama adalah orang fakir. Dan yang dimaksud dengan orang fakir. Adalah orang yang bisa memenuhi separuh saja atau kurang dari kebutuhannya. Jadi misalnya dia punya kebutuhan 200, yang bisa dia penuhi kurang dari 100, arti kurang kurang dari separuh. Mungkin punya hanya memiliki 50, atau hanya bisa memenuhi seperempat dari kebutuhannya. Maka orang yang seperti ini dinamakan fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Yaitu orang yang bisa memenuhi kebutuhannya Lebih dari 50% Artinya 50% atau lebih? 60%, 70% Tetapi tidak sampai 100% Jadi keadaan orang yang miskin Lebih mending daripada orang yang yang fakir Jadi orang yang fakir hanya bisa memenuhi Kebutuhan kurang dari 50% Adapun orang yang miskin bisa memenuhi lebih dari 50%. Yang ketiga adalah orang-orang yang amilin 'alaiha. Itu orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya, mengumpulkannya dan juga membagikannya bagi orang-orang yang berhak. Maka ini mereka berhak untuk mendapatkan harta dari zakat sesuai dengan uang yang dia keluarkan untuk transport dan juga untuk lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah orang-orang Al-Mu'allafah Qulubuhum Yaitu orang-orang yang mu'allaf Yang dilembutkan hatinya dengan harta Dan ini mencakup orang kafir maupun orang muslim Orang kafir misalnya orang Nasrani Yang kelihatannya dia punya ketondongan untuk masuk dalam agama Islam Kita berikan harta dan diharapkan dengan harta zakat ini Dia masuk Islam Maka ini dinamakan mu'allaf Dia boleh dan berhak untuk mendapatkan harta ini Demikian pula orang Islam Yang ditakutkan dia Karena saking miskinnya Atau karena yang lain Ditakutkan dia keluar dari Islam Orang Islam Ditakutkan dia keluar dari Islam Akhirnya diberikan uang zakat Supaya menetapkan hatinya Maka ini juga termasuk mu'allafah Qulubuhum Kemudian wafir riqab. Dan juga hamba-hamba atau budak sahaya. budak atau hamba sahaya. Contohnya seperti seseorang yang ditangkap, orang Islam yang ditangkap, ditangkap oleh orang kafir dalam sebuah peperangan. Kemudian orang-orang kafir tersebut meminta tebusan. Maka boleh membayar tebusan ini dari uang zakat. Ganiya adalah termasuk wafir riqab. Dan di dalam leher-leher artinya ini adalah leher seorang Muslim boleh menebusnya dengan harta dari zakat. Kemudian yang selanjutnya adalah wal ghari jadi orang-orang yang berhutang dan berhutangnya di sini mungkin sebabnya karena untuk orang lain, seperti misalnya orang yang berhutang dan hutangnya banyak. Untuk mendamaikan antara dua suku. Dua suku didamaikan. Tapi dengan cara membayar uang kepada salah satu suku atau keduanya. Dan dia berhutang kemana-mana. Dengan niat supaya tidak terjadi pertumpahan darah di antara dua suku tersebut. Nah orang yang seperti ini yang punya hutang. Karena maksud yang baik yaitu ingin mendamaikan antara. Dua suku Supaya tidak terjadi pertumbuhan darah di kalangan kaum muslimin Berarti dia berhutang untuk orang lain Dalam keadaan seperti ini Maka orang yang seperti ini berhutang karena orang lain Maka dia berhak untuk mendapatkan zakat Demikian pula Orang yang berhutang karena untuk kebutuhan diri sendiri Dan memang dia berhutang karena sebuah kebutuhan Yang harus Bukan orang yang sedikit-sedikit berhutang Tapi memang dia Berhutang karena memang suatu yang harus Dia lakukan Maka orang yang seperti ini Berhak untuk mendapatkan Zakat Ini adalah Tujuh golongan, kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang bepergian jauh, kemudian dia Kehilangan bekal, maka dia, berhak, maka dia Berhak Atau kehabisan bekal, maka dia berhak Untuk mendapatkan zakat yang bisa mengantarkan dia sampai ke tujuannya Yaitu ke daerahnya atau ke rumahnya Ini ada 8 golongan Yang berhak untuk mendapatkan zakat Adapun golongan yang lain maka tidak berhak Golongan yang lain maka tidak berhak Di antara orang yang tidak berhak Sama sekali untuk mendapatkan harta zakat ini Adalah orang-orang yang kuat dan orang-orang yang kaya Yang dia mampu untuk bekerja Maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat ini. Di antara yang tidak berhak adalah orang tua kita atau anak keturunan kita yang kita nafkahi mereka. Jadi kalau kita memiliki orang tua yang kita nafkahi, atau kita punya anak yang kita nafkahi, atau istri yang kita nafkahi, meskipun mereka adalah orang miskin, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Karena mereka kita nafkahi. Demikian pula orang-orang kafir yang tidak diharapkan keislamannya, maka dia juga mereka juga tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Demikian pula keluarga Rasulullah S.A.W atau Ahlul bait, maka mereka juga tidak mendapatkan zakat harta ini. Ini adalah beberapa golongan yang mereka tidak berhak untuk mendapatkan zakat mal ini. Dengan demikian, secara global kita sudah menyelesaikan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang ketiga yaitu masalah zakat. Jadi bagi siapa di antara kita yang sudah merasa wajib membayar zakat dan ini jangan disepelekan, maka adalah dia segera membayar zakatnya sebelum suatu hari yang datang yang di situ tidak bermanfaat yang namanya harta dunia itulah yang bisa kita sampaikan Wabillahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan yang masih ingin bertanya saya berikan kesempatan setelah kajian ini